Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah aladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiyya lawla an hadanullah. Ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu allahu bilhuda wa dinil haqqi. Liyudhirahu ala ddini kullihi Walau karihal mushrikun Allahumma salli wa sallim Ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabatihi Wa man tabi'ahudahu bi ihsanin ila middin Wa ba'du Wa qad qala Allahu azawajal Ya ayuhal ladhina amanu Attaquullaha wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah ya sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kembali pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk meneruskan kajian kita tentang warisan leluhur kaum muslimin Imam Ahlussunnah Wal Jamaah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Atau juga bahkan para ulama mengatakannya Radiyallahu anhu Pada Kajian kita malam hari ini Kita akan memasuki Yang ketiga Dalam kitab yang waktu itu Kita lewati Karena pada halaman 17 Tidak terkopi Sehingga kita akan kembali Kepada halaman 16 Kemudian 17 dan seterusnya Nah, di dalam bahasan ketiga ini kita akan mengetahui tentang aqidah Al-Imam sebagaimana yang diriwayatkan oleh beliau yaitu sanad Al-Imam Al-Hakari kata beliau akhbarana Abu Ya'la Al-Khalil Ibnu Abdullah Al-Hafiz akhbarana Abu Al-Qasim Ibnu Al-Qamah Al-Abhari Akhbarna Abdul Rahman Ibni Abi Hatim Ar-Razi An Abi Shu'aib Wa Abi Saur An Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i Sanad kita Atau murid langsung beliau Al-imam As-Syafi'i kali ini Adalah Abu Shu'aib dan Abu Saur Kata beliau Al-imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i Berkata Al-Qawlu Fis-Sunnati Al-Lati Ana Alayha Waru'aytu Ashabana Alayha Ahlul Hadis Al-Ladzina Ru'aytuhum Fa'akhaztu Anhum Misla Sufyan Ibn Uyayna Wa Malika Wa Ghayrihuma Al-Iqraru Bishahadati An-La Ilaha Illallah Wa Anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna al jannata wan nara haqqan wa anna sa'ata la raiba fiha wa anna allaha yub'atsu man Al syafii mengatakan dalam paragraf pertama ini beberapa akidah yang penting untuk kita jadikan sebagai pegangan dan rujukan kata beliau al qaul fis -sunnah. pernyataan perkataan ungkapan sekaligus juga merupakan keyakinan berkenaan dengan as-sunnah nah ini kata-kata as-sunnah menurut beliau dan para imam terdahulu apabila disebut dengan as-sunnah itu bukan seperti apa yang difahami oleh umumnya kaum muslimin pada zaman sekarang dimana as-sunnah itu adalah sesuatu yang Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggal pun tidak apa-apa dan dianggap tidak berdosa. Padahal itu adalah tinjauan amali, bukan tinjauan akodi, tinjauan furuah, tinjauan khilafiyah, tinjauan fikih dan bukan tinjauan al aqidah. Di dalam al aqidah sunnah itu adalah aqidah seperti yang kita akan dapat pembuktian tentang kebenaran pernyataan itu adalah melalui apa yang diakini dan diungkapkan oleh beliau al-imam al-syafi'i kepada kita kali ini kata beliau perkataan tentang as-sunnah adalah yang aku dan juga para sahabat kami yaitu para sahabat akran, para ulama, para imam yang mereka itu adalah ahlul hadis Di mana kata beliau kami semua adalah di atas sunnah tersebut Bahkan ahlul hadis Yang kami jadikan mereka sebagai guru Yang kami ambil ilmu kami dari mereka Aku bertemu bersama mereka fa anhum, Dan aku ambil ilmu Aku mengambil, aku berguru kepada mereka adalah Seperti Sofyan ibnu Uyaynah Malik bin Anas Dan selain kedua ini Adalah bahwa sunnah itu sebagai berikut Demikian penjelasan Imam Syafi'i Kata beliau Sunnah itu yang kami yakini Yang para sahabat kami yakini Yang guru-guru kami ajarkan kepada kami Dan kami juga mengambil tentang sunnah ini dari mereka adalah sebagai berikut satu al-iqrar bisyahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ini yang pertama kata beliau al-iqrar bahasa kita ikrar dan ini adalah merupakan bukti bahawa bahasa kita ini tidak ada qaf walaupun ada huruf q huruf q itu adalah tidak melambangkan bacaan Tetapi hanya merupakan tulisan saja Sebab bacaannya ada pada bahasa Arab Al-Iqrar Iqrar Ikrar dalam bahasa Arab tidak ada Iqrar ada Iqrar itu adalah Melafazkan dengan mulut Sebagai suatu bentuk pernyataan dan ungkapan dari apa yang ada di dalam hati kita dan keyakinan kita dan tidak boleh beda antara apa yang diucapkan dengan apa yang diyakini dalam hati sebab kalau itu berbeda dalam akhlak kita kenal dengan gazib, dusta dalam akidah kita kenal dengan nifakun munafik namanya oleh karena itu harus sejalan harus seiring apa yang kita yakini dan apa yang kita katakan Itu adalah harus sama Dan karena itu Ikrar Bishahadati Syahadat Artinya adalah syahadat, Syahidaya syadu Syahadatan Artinya adalah tidak kurang maknanya dari tiga perkara Yang pertama adalah syahadat bisa bermakna sumpah Kedua adalah syahadat bisa bermakna bersaksi dan ketiga syahadat bisa bermana? berjanji jadi kalau kita katakan Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah berarti maknanya adalah aku bersumpah begitu bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah dan juga aku bersumpah bahwa Muhammad adalah utusan Allah nah kalimat sumpah bukan sembarang dia bersumpah berarti siap dengan kafarah kalau dia melanggar Karena itu adalah merupakan keseriusan, merupakan kesungguhan Merupakan bahwa dia adalah sesungguhnya dan tidak berdusta Kemudian yang kedua adalah aku berjanji Aku berjanji bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Dan aku berjanji bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Kemudian yang ketiga adalah aku bersaksi namanya bersaksi berarti adalah dia benar-benar menyaksikan dan menyaksikan di sini adalah bukan semata-mata dengan indera ya dengan mata dengan telinga atau dengan apa yang disebut dengan panca indera tetapi yang dimaksud dengan menyaksikan di sini adalah dengan al ilmu al itiqad Al-Basirah Bahawa Sesungguh-sungguhnya Memang benar Yang berhak untuk kita nyatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Adalah sesungguhnya Oleh karena itu Penting sekali Bahkan inilah kenapa menjadi Dua kalimat ini menjadi kunci Seorang kafir masuk ke dalam Al-Islam Adalah ke dalamnya Mengandung suatu komitmen Komitmen bahwa Tidak ada yang berhak diibadahi Kecuali Allah Ada tidak ada kecuali Berarti selain Allah tidak benar Yang benar hanya Allah Berarti selain Allah harus kita kufuri Hanya satu yang kita imani yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain adalah bahwa Apa saja yang berasal dari Allah benar Dan selain dari Allah adalah tidak benar Apalagi menyelesihi bertentangan dan berlawanan Begitu juga dengan Muhammad Rasulullah Maknanya adalah bahwa kita berjanji, kita bersumpah, kita menyatakan bahwa Muhammad itu benar, ajarannya adalah benar, dan kita konsekuen Untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jika kesimpulan daripada dua kalimat ini La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah seperti itu, berarti itu benar Namanya iqrar Tapi kalau ngomongnya doang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah diwiridkan, dinyanyikan ditembangkan, dimerdukan suaranya diperbanyak, diperlomba tetapi tidak ada wujud konkret daripada isi, kandungan dan konsekuensi daripada dua kalimat syahadat ini maka syahadat itu tidak akan berpulsa tetapi akan menjadi mandul berikutnya kata beliau wa ashadu nah, sekarang yang kedua yang kedua ini adalah wa ashadu sama kalimatnya kan Kapasitanya berarti kalimat syahidat Ya syahadu syahadatan Aku bersaksi, aku bersumpah, aku berjanji Annal jannata Wa annal nara Hakun Dan ini adalah hadis Dan ini adalah Akidah yang Setiap mukmin harus Mengimaniya dengan Sebenar-benarnya faham Bahawa Surga dan neraka itu adalah Untuk dinikmati oleh orang yang berhak sebagaimana Allah berfirman paman zuhiha anan nar wa udkhila al jannata fa qafas barang siapa yang dihindarkan dijauhkan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam al jannah maka sungguh orang itu telah beruntung nah para jamaah sekalian keyakinan tentang al jannah dan tentang annar adalah merupakan Perkara yang inti, siapa yang tidak mengimani Al-Jannah dan An-Nar, al maka sama dengan kufur dengan hajaran Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau yang ketiga, an-nasaa'atallah royba fiha an-nasaa' bahwa al iqrar wal-ikrar baina as-saa'at dan meyakini dan menyatakan bahwa asaa' yang dimaksud adalah al-Qiyamah. La raiba fiha, tidak ada keraguan tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu dan jika ada orang yang mengatakan bahawa hari kiamat terjadi pada 2012, berarti dia adalah dukun dan dia adalah musyrik atau kafir dan yang menyatakannya malah sudah mati duluan. Sudah kiamat duluan. Karena orang yang mati berarti sudah terjadi kiamat pada dirinya Rasul bersabda kata beliau man mata, Barang siapa yang sudah mati berarti hari kiamat sudah tegak pada dirinya Dia mengatakan bahwa hari kiamat 2012 Akhir karena itu maka Allah cabut duluan Dia yang mati 2010 ya tidak Jadi para jamaah sekalian jangan coba-coba Ya. Oleh karena itu Kematian adalah hari kiamat Dan ini yang harus kita imani Hari kiamat itu ada Kapan terjadinya Allah yang tahu Tanda-tandanya sudah banyak Sudah bertumpuk Dan karena itu kita Wajib mengimaninya dan mempersiapkan Untuk perkara itu Lalu yang keempat <tuh> Bahwa Allah akan membangkitkan Siapa saja yang ada di dalam kuburan kuburan ini adalah kuburan yang biasa atau kuburan yang luar biasa kalau kuburan yang biasa adalah kuburan yang mengandung unsur lahad dimana digali ke bawah misalnya satu meter satu meter setengah lalu ada namanya ke bawah ke tengah namanya asyaku atau ke samping namanya al-lehdu kalau kita gali kuburan gali kuburan itu ada dua cara kalau termasuk bahwa tanahnya pasir maka tidak menggunakan lahad tapi menggunakan asyqu bahasa arabnya begitu yakni digali dari atas ke bawah 1 meter setengah kira-kira kesampingnya 1 meter panjangnya adalah maksimal 2 meter ya kan atau seukuran tubuh manusia tersebut yang akan dikubur lalu tengah-tengah di antara paling bawah dasar dari kuburan itu digali sebesar tubuh manusia itu. Nah, digali tengahnya, digali tengah itu ada disebut dengan ashaku. As Kenapa disebut ashaku? As Karena kuburan menjadi terbelah oleh jasad manusia ini. Kemudian yang kedua adalah cara yang kedua, namanya al-lahdu dan al-lahdu ini adalah perkara yang umum, lumrah. Biasanya cara menggali kuburan untuk di negara-negara daerah-daerah yang tidak ambrol ke bawah, tidak mudah diinjak adalah menggunakan al yaitu melalui lobangi di arah kiblat daripada kuburan itu untuk supaya orang itu dimasukkan ke dalam lahat tersebut nah para jalan sekalian kuburan yang biasa itu adalah itu kemudian kuburan yang luar biasa yang tidak biasa adalah kuburan yang biasanya adalah ada sebabnya misalnya adalah terjadi ghorok ghorok itu tenggelam pakai kapal laut lalu lautnya, apa kapalnya tenggelam lalu hilang bisa dimakan ikan, bisa kemana-mana, maka tidak ditemukan jasadnya dia juga sin masuk terkubur atau misalnya jatuh dari pesawat hancur, berantakan, tidak ketemu jasadnya, terurai terpecah kemana-mana tidak teridentifikasi itu juga adalah merupakan kubur atau ada orang yang merasa bahwa dia adalah supaya dikatakan bahwa tidak dikubur ataupun tidak bisa dikelihatan jasadnya dibakar, diopen lalu debunya dimasukkan ke dalam kendi misalnya seperti orang-orang berhala yang sampai hari ini juga masih berjalan itu juga ada termasuk kuburan nah para jamaah sekalian semua yang dikubur pasti Allah akan bangkitkan Kata beliau, wahai Allah ya, bangsuman, firkubur. Allah akan bangkitkan siapapun dia. Firaun tidak dikubur, bahkan dipertontonkan jasadnya untuk menjadi bukti kepada manusia. Inilah manusia yang congkak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah termasuk tidak terkubur karena diperlihatkan kepada manusia mumi nya, jasadnya sampai hari ini masih utuh. Nah, para jemaah sekalian semua itu adalah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu untuk alam berikutnya karena pertama kali setelah terjadinya hari kiamat adalah namanya al ba'su -Ba setelah al ba'su -Ba berikutnya al hasyru nah kemudian disebut dengan yaumul mahsyar al mahsyar maknanya al jama' al jama' itu adalah artinya kumpul mahsyar tempat manusia berkumpul di mana setelah Allah bangkitkan semua manusia berada di satu padang dan pada saat itu adalah kita perlu dengan naungan Allah Subhanahu wa taala karena panas matahari adalah sangat terik bahkan menukik di atas kepala manusia ada yang keringatnya sampai dengan menenggelamkan dirinya sendiri ada yang sampai dengan mata kaki saja dan seterusnya, karena itu kita ketahui dengan hadis yang disebut dengan azil Saba'atun yuzil luhumullahu jauma la zillah illa zilluhu. Yaitu uh, ada tujuh orang di mana Allah swt akan berikan naungan kepada mereka pada hari manusia perlu naungan dan tidak ada yang bisa memberi naungan itu kecuali Allah subhanahu wa taala. Itu adalah yang keempat kata beliau. Kami berikrar, guru kami berikrar, sahabat kami berikrar, bahwa bagian dari sunnah adalah kami meyakini bahwa manusia semua akan dibangkitkan dari kuburan. Berikutnya adalah kata beliau. Wa aminu bjamii ma jaat bihil anbiya salawatullahi alaihim. Poin berikutnya adalah kami mengimani, kami membenarkan Dengan seluruh apa yang dibawa oleh para nabi Ini adalah akidah al-imam, al-syafi'i Ini adalah akidah para guru imam syafi'i Ini adalah akidah para pendahulu Bahwa ajaran nabi-nabi itu dulunya adalah satu Kata beliau alaihissalatu wassalam Dinuhum wahidun Din mereka itu, para nabi dan para rasul itu adalah wahidun satu yaitu al-islam wahwal ladzi sammakum al-muslimin dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nama kalian dengan muslim semua pengikut semua pengikut rasul dan nabi itu adalah muslimun nah oleh karena itu hanya orang-orang kaum-kaum yang menyelewengkan dan menukar firman Allah dengan selain firman Allah dengan hawa nafsu sesuai dengan apa yang mereka cenderungi saja Lalu muncullah kemudian ajaran yang disebut dengan Yahud atau An-Nasrani Pada jalan sekalian kata beliau kami beriman Seluruh apa yang diajarkan Dibawakan, disampaikan oleh para nabi Kami meyakininya Tentu dalam kategori Sebagaimana yang ahlu sunnah jamaah Yakini bahwa ajaran nabi Itu adalah sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam terhapus dan dihapus oleh ajaran Muhammad alaihissalatu Wasallam dan sebelum ajaran itu adalah tidak lagi berlaku dan yang berlaku hanya satu, semua ajaran yang pernah ada dan kemudian diulang ada pada masa ajaran Muhammad sallallahu alaihi Wasallam maka berarti itu yang berlaku dan yang lain tidak berlaku misalnya adalah tentang Nabi Ibrahim lakod kanad fi Ibrahim Mauladina amanu ma'hum adalah bahwa terdapat dalam Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia itu adalah uswatun hasanah yaitu pelajaran yang baik. Nah ini berarti belajar pada Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim sudah jauh meninggal sebelum Rasulullah SAW. Tetapi karena masih ada pernyataan itu dan Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikannya dan Rasul menyampaikannya maka berarti adalah Kepribadian atau batasan Batasan tertentu yang ada pada Ajaran-ajaran sebelum Muhammad AS Masih tetap berlaku Selama diberlakukan oleh Beliau alaihissalatu wassalam Nah oleh karena itu Ini adalah prinsipnya jadi semua Ajaran yang berasal dari Nabi dan Rasul Adalah benar Berikutnya adalah Poin berikutnya aqidu qalbi, Dengan menggunakan Domir Mufrad dan aku ikat hatiku Kata beliau Imam Syafi Alama zahra min lisani Terhadap apa yang nampak dari mulutku Wa an la fi imani Dan saya tidak boleh ragu dengan keimanan dan keyakinan Dan apa yang aku benarkan Dan kata beliau Saya harus serikat mulut dan hati saya Adalah benar-benar satu Dan itu adalah mengikat Artinya adalah bahawa hati itu adalah sesuai dengan apa yang diucapkan dan iman beliau adalah tidak ragu. Tidak boleh kita ada yang ragu dalam meyakini ajaran ahli sunnah wal jamaah, apalagi yang dianaskan pada firman Allah dan sabda Rasul alaihissalam. Poin berikutnya adalah walau kafiruha hadan min ahli tauhid bidhan bin wa in amilah bil kabairi wa akhiruhum ilallah azza wa jalla. Kata beliau Imam Syafi'i dan saya tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlut tauhid. Ahlut tauhid yakni orang yang meyakini bahwa tauhidlah pedoman hidup mereka. Nah, jika orang yang bertauhid itu berdosa atau bahkan berbuat dosa besar, maka kata beliau, saya tidak mengkafirkan mereka. Siapa saja dari kaum muslimin, siapa saja yang sudah mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Siapa saja yang mengaku dengan Islam dan dengan yakin keislamannya Maka orang itu adalah ahlul tawheed Dan orang yang seperti ini kalau dia berbuat dosa atau kalau dia berbuat dosa besar bahkan Maka aku tidak akan mengkafirkan mereka jadi beramal, ya, bukan meyakini Beda para jauh sekalian Misalnya adalah tahu Bahwa harta orang yang bersyahadat itu haram Begitu kan Tetapi dia nyuri Menyuri itu, mencuri itu pekerjaan Sementara meyakini bahwa harta orang itu haram Itu adalah termasuk berbeda kapasitasnya Bahwa dia bukan menghalalkan Tetapi dia mengambil hak orang Berarti pekerjaan berbeda dengan keyakinan Walaupun tentu itu menunjukkan bahwa imannya keplememble Sebab orang yang imannya kuat Akan teguh mempunyai keyakinan bahwa Harta orang, harta orang Haram, tidak boleh dihalalkan Oleh karena itu orang yang imannya kuat tidak akan mencuri Orang yang mencuri berarti imannya lemah begitu. Demikian pula dengan maksiat-maksiat yang lain. Nah, karena itu para sekalian, orang yang mengerjakan sesuatu walaupun pekerjaan itu adalah dosa besar, maka kalau keyakinannya tidak tergoyah, maka dia adalah termasuk dosa besar dan bukan termasuk murtad. Berbeda misalnya dengan orang yang mengatakan bahwa seluruh ajaran Islam itu benar, misalnya. Kecuali Misalnya tentang hudud, dia tidak meyakini adanya hudud, bahwa jika mencuri harus potong tangannya, jika dia membunuh harus dikisos. Dia tidak mau, tidak menerima syariat itu. Maka orang itu kafir. Walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, karena apa? Karena dia mengkafiri, dia menolak, dia membangkang, bahkan dia membenci syariat seperti tadi. Maka dia adalah terhitung kafir keluar dari Islam. Jadi ini hendaknya di bedakan. Nah, karena itu maka ini yang harus kita yakini pula. Kata beliau bahwa aku tidak mengkafirkan orang yang berbuat dosa. Nah, seperti misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam masalah hukum, hukum jahiliyah jika dikerjakan itu adalah akan berkonsekuensi pada satu dari tiga kategori. Kata Allah. Afa hukmul jahiliyati yabuhun Apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Nah berarti selain hukum Allah disebut hukum jahiliyah Mempraktekkan hukum jahiliyah apapun bentuknya Akan berakibat pada tiga alternatif hukum Allah berfirman Wa man lam yakum bima anzalallah fa'ulaikahum kafirun. Wa man lam yakum bima anzalallah fa'ulaikahum ul zalimun Wah malam ya kumimah an Nya fa ulaika humul fa dalam ayat berturut-turut dalam surat al Maidah ini menunjukkan bahawa kalau berkenaan dengan keyakinan maka bisa jadi kufur murtad tapi kalau berkenaan masalah amal tidak menyebabkan orang itu menjadi murtad dan tentu insya Allah di lain waktu menjelaskan tentang itu berikutnya adalah kata beliau wa arda wa arda bi qadaa illahi wa qadarihi wa iradatihi bi khairihi wa syarrihi aku rida, aku menerima aku pasrah aku rela dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala qada adalah putusan qadar adalah ketentuan keputusan apa yang sudah menjadi keputusan Allah dan terjadi qadar Bisa jadi adalah belum terjadi, tetapi merupakan ketentuan, dan itu adalah misalnya la yaruddu al qadar illadhu a'u tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali aduah menunjukkan bahwa al qadar itu adalah merupakan ketetapan Allah subhanahu wa taala sebagaimana yang telah tercantum dalam al lahu al mahfud dimana Allah subhanahu wa taala mengatakan tidak atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna Allaha Qadar makawadir rukhalaiq kabla an yahluqas samawati wal ardh bihamsin al fasana Allah telah menetapkan tentang ketetapan untuk manusia itu seluruh makhluk ini sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun ya sebelum Allah ciptakan ini artinya adalah al qadar sementara al koto adalah sesuatu yang Allah putuskan dan terjadi kata beliau alimah masyafi al saya ridho dengan apa yang menjadi keputusan apa yang menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala wa iradatihi apa yang menjadi kehendak Allah bikhairihi wa syarihi baik itu baik maupun itu adalah jahat ataupun jelek semua adalah sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala lalu kata beliau wahuma makhlukani muqaddaran 'ala al-'ibad. Semua dua perkara itu qada dan qadar itu adalah makhluk dan Allah yang menetapkannya untuk manusia, maka barang siapa man allahu an yakfur kafir, siapa yang Allah kandaki untuk kafir maka dia akan kafir, wa man syaa amana dan barang siapa yang dia beriman maka dia akan menjadi beriman. Nah, kata beliau, wa lam yarda Allahu 'azza wa jalla as-syarra wa lam ya'mur bihi wa lam yuhibbahu kata beliau bahwa Allah tidak ridha pada kejahatan dan Allah tidak menyuruh manusia untuk berbuat kejahatan bahkan Allah tidak menyukai bal amara bittaah justru Allah itu menyuruh untuk berbuat taat wa ahabba wa radiha mencintai ketaatan dan meridai ketaatan wala unzila al muhsin min ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam al jannabi ihsani Allah tidak memberikan orang dari kalangan umat Muhammad sallallahu dengan al jannah bi ihsanihi dengan kebajikannya wala al musii bi saatihi dan Allah tidak memasukkan seseorang ke dalam neraka karena kejahatannya kejelekannya khalaqal khalqa Allah ciptakan manusia ala maarad atas apa yang Allah kehendaki faqullun muyassarun lima khuliqalahu maka setiap segala sesuatu itu adalah Allah mudahkan terhadap apa yang Allah ciptakan untuknya, semajah afilah hadis, sebagaimana telah dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah keyakinan al Imam ash syafii bahwa kata beliau yang namanya kejahatan, yang namanya kebaikan itu adalah semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghendaki kafir maka orang itu menjadi kafir Allah menghendaki orang itu beriman maka menjadi orang yang beriman dan karena itu maka kita hendaknya benar-benar meyakini bahawa orang yang masuk ke dalam surga itu bukan semata-mata dengan kebajikannya dan orang masuk ke dalam neraka bukan karena kejahatannya semua itu adalah sesuai dengan apa yang Allah putuskan dan Allah tetapkan.